Allahu amin. Rahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alasiatil Mursalin. Wa alal wasabiyya jamain. Khabar. Mestanif rahimullah. Wa nafgana biwa biulum. Fi daraini amin. Bab salat. Ia syar'ah akwal dan afgal maksiusa. Miftathta bertakbir. Miftathta bertaslim. Dan disebut dengan itu untuk memasuki salat. Ia adalah bahasa والمفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة معلومة من الدين بالضرورة فيكفر جاحدها ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفرضت ليلة الإسراء بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة سبعين وعشرين من رجب ولم تجب سبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها إنما تجب المكتوبة أي الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل ذكر أو غيره طاهر فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون ومغمى عليه وسكران بلا تعد لعدم تكليفهم ولا على حائذ ونفساء لعدم صحتها منهما ولا قضاء ولا قضاء عليهما بل تجب على مرتدين ومتعدين بسُكرن ويقتل, ويقتل أي المسلم المكلف الطاهر حتى بضرب عنقه إن أخرجها أي المكتوبة عامدا عن وقت جمع لها in kana kaslan ma'a thalathi biwujubiha yatub ba'dal istitabah wa'alanat wa'alanat bil istitabati la yatmanu man katalahu qabla taubah lakinahu wa yuqtalu kufran in taraka hajjahidan wujubaha fala yughsal wa la yusalla alayhi ila akhir wa alaa. Bismillahirrahmanirrahim nawaddu ta'allum ta'lim wal fada wal istifadah Wanafalunfa Juzi Namhamusallam Babus Salah kita sudah memasuki Bab Salat seperti anak katakan bahawa di Fatul Muin ini peletakan dari Abuab lain daripada kitab yang lainnya karena sini dikatakan Babus Salah menerangkan tentang salat awalnya disebutkan tentang pengertian salat syarat wajib salat kemudian nanti ketika memasuki syarat sah salat di situ mulai masuk kepada abuab yang lainnya. Disyaratkan seandainya menggunakan air dibahas air dulu. Disyaratkan yang lainnya. Augatus salah diterangkan tentang waktunya. Walhasil di sini masuk kepada bab-bab yang lainnya. Tidak seperti abuab daripada kitab-kitab yang lainnya biasanya sebutkan bab ta'haroh, bab tentang ta'haroh. Setelah itu baru bab uh, budu, hosul, kemudian. Masa al-Khufan dan seterusnya tidak seperti Abūb yang lainnya. Taibabusolah syāwīwas iya syar'an salat itu dalam segi syar'iat agwalun wa'afalun maksoh. Itu salat itu dalam segi syar'iat itu apa? Ada agwal agwalun di situ agwalun berarti ada gol ada perkataan. Yang mana perkataan di sini adalah rukun gauli. Di situ ada bacaan Fatihah. Di situ ada bacaan Tasyahud, Di situ ada salam ala Nabi, Di situ ada salam, di situ ada takbir Agwal wa Dan juga ada pekerjaan Ada ruku Ada itidal Ada julus baina sajidaten Ada sujud dan seterusnya Cuma disebutkan Agwal wa afal maksusah Yang khusus Ini untuk mengeluarkan Daripada sajidatul tilawah Wa syukur Sujud Tilawah itu ada agwal juga ada afal, cuman tidak dikatakan solat, karena itu dikatakan maksiusoh. Syukur juga gitu, ada agwal, ada afal. Kalau di luar solat, Sujud Tilawah Syukur dia takbir, kemudian dia sujud. Di situ ada bacaannya juga, berarti ada agwal, ada afal, cuman tidak dikatakan solat, mak dikatakan maksiusoh. Itu perkataan dan pekerjaan maksusa yang khusus. Muftatahatun bid takbir. Muftatamatun bid taslim. Yang dimulai dengan takbir. Dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat dalam segi syariat. Wasumiyat bidalika. Dinamakan sholat itu dengan sholat. Kenapa? Karena meliputinya itu sholat. Atas sholat dalam segi bahasa Arti sholat dalam segi bahasa Wahya ad doa Yaitu doa Tepat memang Di dalam sholat itu kita berdoa Di situ ada bacaan fatihah juga ada doanya Kita rukuk ada doanya Ada tahmid dan juga Di situ ketika kita tahiyat Atau yang lainnya di situ ada doanya Tepat memang sholat itu dikatakan uh, Sholat karena Meliputi di dalam sholat itu adalah Adanya doa Wal-mafruḍa tul khamsun fi kul liyāmin walailah dan yang diwajibkan al ainiyah bagi perorangan kewajiban bagi perorangan jadi berasalat khamsun ada lima fi kul liyāmin walailah Latin di setiap hari setiap harinya bagi seorang Muslim wajib mengerjakan fardhu ain wajib bagi perorangan lima kali solat setiap harinya lima kali solat di situ ada sebagian yang menanyakan, "Loh kalau hari Jumat itu kan dikatakan wajib 5 lima, lima kali solat itu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kalau hari Jumat apakah dikatakan lima?" Tetap dikatakan lima. Ada dua jawaban di situ. Yang pertama kenapa? Karena dikatakan Jumat khamisul salati yaumiha. Sebagaimana berkata Nabi Hajar, "Hari salat Jumat itu adalah Kelima dari barat sholat di hari Jumat, ditetap doh subuh duhur uh, subuh Jumat sholat Jumat kemudian asar maghrib dan isya. Atau ada yang mengatakan mengikuti dari barat goal bahwa Jumat itu badal anil duhur badalan anil duhur. Nanti di situ ada beda pendapat antara ulama Jumat itu <coughs> kewajiban mustagil kewajiban sendiri. Memang di hari Jumat diwajibkan sholat Jumat Atau sholat Jumat itu pengganti daripada sholat duhur Nanti pendapat yang muktamad mengatakan Itu kewajiban Jumat itu adalah kewajiban mustagil Memang di hari Jumat diwajibkan untuk sholat Jumat Bukan sebagai pengganti daripada duhur nah, Kalau dikatakan lima, setiap hari itu lima kali sholatnya Berarti bisa dikatakan alasannya mengikuti daripada pendapat yang mengatakan bahwa salat Jumat itu pengganti daripada salat Zuhur. Itu ada dua jawaban. Ma'lumah min ad-din bid-darurah. Kewajiban salat ini ma'lumah diketahui min din daripada adillat ad-din, min din yang dimaksud sini daripada dalil-dalil agama bil darurah mushbihun bi fi'lidh-darurah. Musyabihun dal ilmu daruri dikatakan lipit darurat di sini Musabihun menyerupai untuk pengetahuan pengetuan yang darurat seperti kalau ada orang lapar apa yang harus dia lakukan makan pasti semua orang jawab saya lapar manganoh saya haus minum saya ngantuk tidur ilmu darurat itu semua orang tahu tak perlu atik tamul tak perlu dipikir kalau lapar ya lari cari makanan, minum lari caok ya apa haus lari cari minuman. Itu adalah ilmu darurat. Nah, dalam Islam dalam Islam kalau misalnya dia dikatakan muslim, ya berarti wajib sholat Semua orang tahu bahwa ada kewajiban sholat Ingin dikatakan <mulia> ma'lumun minaddin biddarurah. Fayakfuru jahiduha. Maka kafir orang yang jahiduha ay angkara wujubha mengingkari kewajiban sholat hukumnya kafir dikatakan sholat itu tidak wajib hukumnya kafir kenapa karena ini maklumah minatin bil daruroh walam tasdimi hadil khamsu liqairi nabiina muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak terkumpul ini kewajiban tidak terkumpul Hadhil khamsu Lima kewajiban salat ini leqir untuk selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kewajiban lima waktu ini khusus untuk umat Nabi Muhammad dan khusus untuk Muhammad. Kenapa? Karena dikatakan dulunya itu ambiyah Nabi-nabi itu ada salat khusus khusus. Lima waktu ini semuanya subuh itu ada untuk Nabi dikatakan untuk subuh itu untuk Nabi Adam. Kalau untuk sholat duhur itu sholatnya Nabi Dawud Kalau sholat asar itu sholatnya Sulaiman Kalau sholat maghrib itu sholatnya Nabi Yaakub Sholat isya adalah sholatnya Nabi Yunus Dikumpulkan, diberikan kepada Nabi Inilah adalah maksusah khususiyah dari umat um, Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad Wa Wafurizat laylatal isra'i ba'dan nubuwati bi ashri sinin washala sati ashhur dan diwajibkan salat ini kapan lailatal isra malam isra malam isra miraj yaitu setelah kenabian 10 tahun dan 3 bulan jadi setelah nabi diangkat jadi nabi umur 40 nabi umur 40 tahun diangkat jadi nabi kemudian setelah 10 tahun dan 3 bulan baru turun kewajiban salat timbul pertanyaan Lasa belum ada kewajiban salat lima waktu ini apa yang wajib? Salat apa yang wajib? Di situ dikatakan sebelum adanya Isra Mi'raj, sebelum kewajiban salat lima waktu itu ada perintah perintah untuk qiyamul lail. Cuman tanpa ada tahdid, tanpa dibatasi walhasil di malam hari wajib bangun. Wajib bagi Umm Nabi umat Nabi Muhammad dan wajib bagi umat Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan dak kewajibannya itu sebelum ada turunnya kewajiban lima waktu itu wajib sholat dua rakaat di pagi hari dan sholat dua rakaat di sore hari. Ada yang mengatakan yang lainnya dikatakan sebelumnya itu nabi itu kan sebelum ada kewajiban sholat nabi itu sering ketika sebelum turunnya wahyu sehingga gua hira. Di situ nabi wajib untuk beribadah di situ. Wajib beribadah dengan apa? Dengan memikirkan daripada keajaiban makhluk Allah. Setelah itu diwajibkan juga bagi nabi untuk orang yang melewati gua hira untuk dihormati. Ikramul dif liman yamuru alai. Diperintahkan untuk memuliakan orang yang lewat gua hira. Kemudian setelah itu baru ada kewajiban diamulail kewajiban bagi Nabi Muhammad dan kewajiban bagi umat Nabi Muhammad setelah itu setelah itu nusiyahat dinaseh dengan turunnya kewajiban sholat lima waktu ada yang mengatakan dinaseh untuk umat Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad tetap wajib diamulail ada yang mengatakan tidak naseh dua-duanya Nabi Muhammad tak wajib juga umat Nabi Muhammad juga tak wajib juga yang wajib cuman sholat lima waktu Furidat Lailatul Isra' b'adzan Nubuah b'Asri sini, wasala satu Asyur. Kapan kewajiban itu Lailat asab Nuh Isri namin Rajab, itu malam Isra' Mirat malam 27 Rajab. Walan Tajib subha, walan Tajib subha yau mitil kalailah lih ada mila milbi kai wajib subuh hari itu. Adik, kan turun Isra' Mirat tengkej kejadiannya kan sebelum fajar. Ketika Nabi turun sebelum fajar, kok tak wajib subuh hari itu? Kenapa? Li Adamil ilmi bikaifiyatiha, karena masih belum mengetahui cara-caranya solat. Karena itu tidak diwajibkan subuh hari itu. Jadi hari turunnya kewajiban sebelum uh, subuh dia Nabi sudah dimakam. Kemudian di situ uh, apa ini? Subuh masih belum wajib. Mereka Nabi juga nak mengerjakan, umatnya juga belum mengerjakan subuhnya. Padahal ada kewajiban sholat subuh. Nah, kenapa? Alasannya ada dua sebetulnya. Di sini yang tertulis karena tidak diketahui cara-cara untuk sholat. Alasan yang kedua karena memang kewajiban yang pertama setelah Nabi menerima kewajiban itu duhur dimulai dari duhur. Jadi turun mandat dari Allah untuk mengerjakan solat lima waktu. Cuman, walaupun subuh itu wajib, cuman dimulai, dimulai setelah duhur. Solat duhur dimulai kewajibannya Ada dua alasan. Innama tajibul maghribatu asalawatul kham su'alakul muslimin mukallafin. Di sini akan dibahas masalah surutul wujub. Karena dalam solat itu ada surutul wujub, ada surutus shah. Dikatakan wajib bagi bagi siapa untuk mengerjakan solat. Innama hanya saja Tajibul maktubatu wajib Itu salat lima waktu Ayat salawatul khamas Ala kulli muslimin bagi setiap orang yang muslim Wajib bagi setiap orang yang muslim Berarti orang kafir Tidak wajib Dikatakan sini muslim Walau fima mazho Walaupun muslim yang telah berlalu Dulunya Islam kemudian keluar agama Islam Tetap wajib bagi dia Alias murtad Wajib bagi murtad untuk tetap mengerjakan sholat Lu ya apa dia murtad Syariat mengatakan kepada dia ente wajib masuk islam dan kerjakan sholat Kalau tidak Seandainya Ada orang islam Udah mulai lahir dia islam Setelah dia dewasa berangkat ke Amerika Berangkat ke Amerika terpengaruh Dengan teman-temannya Akhirnya dia berubah agama Dua tahun murtad Pulang dari Amerika Ke Indonesia lagi taubat dia masuk Islam lagi. Selama dua tahun ini gimana kewajiban daripada salat dan yang lainnya? Bagi orang yang dikatakan Islam walau fi walaupun dulunya Islam, berarti ini orang murtad wajib menggodhoi daripada salat yang dia tinggalkan dan kewajiban yang lainnya daripada puasa dan zakat. Wajib dia menggodhoi selama dua tahun daripada salatnya. Adapun kafir asli, asli dia kafir. Mulai dia lahir kafir sampai 40 tahun Setelah 40 tahun dapat hidayah masuk Islam Apa wajib menggoloi? Ketika sebelum masuk Islamnya dia Ketika kafirannya dia Tidak wajib Kenapa? Karena al-Islam Islam itu menutupi daripada yang yang lalu Dan juga targiban Supaya menarik daripada orang-orang kafir untuk masuk Islam Seandainya diwajibkan untuk menggoloi Tidak ada yang mau masuk Islam nantinya Karena itu wajib bagi orang murtad untuk menggololinya. adapun kafir asli tidak wajib menggololinya. Cuman tidak dikatakan wajib bagi orang kafir asli bukan berarti oh enak ya orang kafir tidak mengerjakan sholat. Oh enak orang kafir tidak puasa, oh enak orang kafir tidak mengerjakan mengeluarkan zakat. Dikatakan orang kafir nantinya itu akan dialab oleh Allah. Walaupun ya bukan karena kekafirannya saja, dia akan diadab sama Allah seperti orang Islam yang meninggalkan sholat, seperti orang yang meninggalkan puasa, seperti orang yang meninggalkan mengeluarkan zakat. Berarti adabnya orang kafir itu selain dia diadab karena kekafirannya, dia akan diadab juga karena furuul Islam, kewajiban-kewajiban bagi orang Islam. Wah sangat berarti. Kekafirannya dia itu akan menjadikan dia kekal di neraka. Adapun adab yang dia terima macam-macam seperti adabnya orang yang meninggalkan salat, seperti adabnya orang yang meninggalkan puasa dan seterusnya. Innamatajibul maktuba ala kulli muslimin mukallafin, wajib bagi orang mukallaf ai balighin aqilin, baligh dan berakal. Jadi, wajib bagi orang yang balig. Kalau anak kecil enggak wajib bagi dia untuk mengerjakan salat walaupun Wajib bagi orang tuanya untuk merentahkan anaknya ketika umur 7 tahun untuk mengerjakan sholat Atau ketika umur 10 tahun ketika dia meninggalkannya wajib dibukul Cuman ketika dia belum balik, tidak wajib bagi dia Kalau seandainya anak kecil tadi tidak, tidak salat, Singitan, ambil uang tuan nih, masalah diperintahkan sama orang tuanya dia sembunyi Apa dosa itu anak kecil? Tidak dosa Yang dosa itu bagi orang yang sudah balik kalau meninggalkan salat Wajib bagi orang yang balik Agilin, berakal Orang gila Tidak wajib bagi dia untuk sholat Karena Rufi Al-Golam Anshalas diangkat di Dari tiga perkara Di antaranya orang gila Kalau orang gila, sudah Tidak ditulis pahala Juga tidak ditulis dosa Berarti wajib bagi orang yang berakal Dakarin awghairi Baik lelaki atau selain lelaki Perempuan, atau banji Wajib bagi semuanya, baik laki perempuan banjir semuanya wajib untuk mengerjakan salat. Taahirin wajib bagi orang yang suci. Falatajib <tuhirin> berarti wajib bagi orang suci. Kalau orang yang head atau nifas tidak wajib bagi dia. Bahkan kalau dia mengerjakan salat hukumnya apa haram. Karena talabus belibadah fasih dia mengerjakan ibadah yang rusak. Kan itu diwajibkan bagi orang yang suci. Di sini cuma empat. Surutul wujud 4. Ada yang menambahi sampai 6. Di situ syaratkan lagi apa Balagot, Balagotud balaghat balaghat da'wah, sampai kepada dia dakwah. Kalau enggak sampai kepada dia dakwah, dia cuma tahu bahwa agama itu ada agama Islam, ada agama misalnya Hindu, ada agama Buddha. Dia menganut agama Islam. Kewajiban agama Islam itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Cuman apa kewajiban di dalam Islam dia tidak mengetahui. Kenapa? Karena dia tidak bisa nyampe kepada ulama, ulama tidak bisa nyampe kepada dia. Berarti dia tidak wajib. Kenapa? Orang tidak sampai kok dakwah daripada kewajiban sholat. Yang kedua, yang tambahan yang kedua yaitu apa? Salamatul hawas. Selamat panca inderanya. Kalau ada orang lahir, dia lahir buta tuli. Gimana kita cara memberitahu Kewajiban sholat Kalau kita mau ngasih isyarat dia buta tidak bisa melihat Kita ngomongi tuli dia Ceriti tidak tahu dia Eh wajib sholat, sholat caranya gini Tidak tahu dia yang tuli Berarti dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat Ini tambahannya Tidak wajib bagi orang kafir asli Karena katakan tadi wajib bagi orang muslim Wasobin tidak wajib bagi anak kecil, karena kewajiban bagi orang balik. Wamajnoonin tidak wajib bagi orang gila, karena kewajibannya bagi orang yang berakal. Womungmaale orang yang semaput, kenapa? Karena kewajiban itu bagi orang berakal. Orang yang semaput tidak dikatakan berakal. Wasakranin atau orang yang mabuk, dia tidak dikatakan berakal. Cuma bila taadin, itu bila taadin. Mak yang mak tahmat di situ kembali kepada tiga-tiganya Majnun maqamale, sakron bila taadin. Jadi orang gila dengan tambah disengaja, berarti kalau dia sengaja untuk gila wajib solat mengerjakan solat. Kapan wajib menggoloi? Nantinya ketika dia sadar. Misalnya ada pil gila diminum sama dia, sengaja berarti wajib untuk menggoloi nantinya. Atau orang semaput sengaja, benduk-benduk notem boleh sambil semaput wajib digolahi saatnya. Kenapa? Sengaja dia. Atau mabuk dengan sengaja, berarti wajib untuk menggola nantinya. Kalau semuanya itu dikerjakan tanpa disengaja, baru dikatakan tidak wajib bagi dia. Kenapa? Karena syaratnya agil harus orang berakal. Wa la 'ala haidhin wa nifas, li'adami sihatatiha minhumā. Dan tidak wajib bagi perempuan yang haid dan nifas. Kenapa? Karena tidak sahnya Daripada keduanya orang yang haid dan nifas tidak sah untuk mengerjakan solat, ha, itu solat minhuma daripada haid wanu fasa. Walagholo alehma dan tidak wajib menggoloi bagi keduanya, tidak wajib menggoloi bagi orang yang haid, tidak wajib menggoloi bagi orang yang nifas. Karena pernah Sainah si Isa mengatakan kunna nukma rubi gholo is som, walanukma rubi gholo is salah. Kita ini kaum wanita diwajibkan untuk menggoloi puasa, tidak diwajibkan untuk menggoloi solat. Islam tidak memberatkan Kalau usahanya digoloi salat Kalau usahanya hadnya dia 15 hari Berapa rokat yang mau dia goloi Karena itu untuk puasa Tidak sulit Dalam satu tahun penuh Paling banyak untuk yang mau digoloi Kalau paling banyaknya had berapa 15 hari Digoloi 15 hari dalam jangka waktu satu tahun Tidak berat Karena itu untuk salat tidak wajib digoloi Baltajibu ala murtad wa muta'adin bisukrin Bahkan katanya wajib bagi orang yang murtad Wa muta'adin bisukrin Wajib menggoloi sholat bagi orang yang murtad ketika dia masuk Islam Wa muta'adin bisukrin dan wajib bagi orang yang sengaja untuk mabuk Untuk digoloi sholatnya ketika dia sadar Ini adalah surutul, surutul wujud Wa yukdalu ail muslimu Sekarang Tadi sudah dikatakan bahwa ada surutul wujub, ada surut usia, surutul wujub sudah dikatakan semuanya Sekarang orang yang meninggalkan sholat, apa balasan bagi orang meninggalkan sholat? Karena orang yang meninggalkan sholat itu ada dua bagian Kadang-kadang dia meninggalkan sholat itu karena kasalan, karena dia malas-malasan Disuruh sholat, malas-malasan, enggak wis, cuman dia tidak mengingkari kewajibannya saya ini ditanya kewajiban salat, ente wajib gak mengerjakan salat? Wajib. Saya tahu itu wajib. Apa enggak sholat? Males. Nah ini berarti dia meninggalkan salat karena kesalahan Ada yang kedua, dia meninggalkan salat karena jahidan. Karena dia mengingkari kewajiban salat. Eh salat? Oh, apa salat enggak wajib. Yang penting aku syahadat, yang penting iling. Salat itu enggak wajib. Ya, apa ini hukumnya? Aduh-aduh-nya nah, ini nanti hukumnya dibunuh. Mereka keduanya dibunuh Cuman bedanya Kalau orang meninggalkan sholat karena malas-malasan Dia dibunuh secara had Dibunuh sebagai hukuman Seperti orang yang minum homer dicambuk Seperti orang yang berzina Kalau dia sudah punya istri di rojem Seperti orang yang membunuh hukumnya dibunuh Ini juga sama Orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan Hukumnya dibunuh Cuman tetap dia Setelah dibunuh aba dikubur ketika dia apa meninggalnya nanti dikubur di kuburan orang-orang Islam. Kalau yang kedua ini yang mengingkari kewajibannya, dia juga dibunuh cuman dibunuhnya kufron sebagai orang kafir. Berarti kalau dikatakan sebagai orang kafir tidak boleh dikubur bersama orang-orang Islam. Terus dikubur di mana? Dikatakan situ Sebagian ulama mengatakan dikubur antara kuburan orang Islam dengan kuburan orang kafir Ya tidak dikubur dengan orang kafir Tidak dikubur di tempatnya orang Islam Tidak wajib dikafani, di tidak wajib disolati Karena sebagai, seperti orang Islam Seperti orang-orang kafir Yang dikatakan sini talu dibunuh Al muslimu orang Islam Al-mukallafu yang dia balik dan berakal At-tahiru yang mana dia suci Bukan haid dan nufasa Haddan sebagai hukuman Bukan ya bukan sebagai uh, apa ini sebagai orang kafir. Bidor bi dengan memotong lehernya. Wajibnya harus memotong lehernya di penggal, bukan dengan cara pembunuhan yang lainnya. Ditembak atau masalah dipancung dak di kepalanya. La yuzubikori. Cuman di situ sebagian ulama mengatakan kalau seandainya ada cara pembunuhan. Seperti dipenggal kepalanya, sekiranya dia di, seandainya dibunuh langsung meninggal, bukan dengan cara dipenggal boleh katanya. Seperti katanya kalau seandainya ditembak, ya pernah dibahas ini karena kejadian di Hadramur ditarim pernah kisos ada kisos karena dia membunuh dibunuh seharusnya kan dibunuh dengan pedang, cuma ditembak di situ. Akhirnya di situ lama banyak pendapat yang mengatakan ya apa bahas di situ terjadi bahas. Akhirnya dia mengatakan kalau seandainya dibunuh langsung mengenai, ditembak. Ditembak kena hatinya, langsung mati. Enggak mungkin enggak, boleh dengan cara itu. Cuman kalau tidak ada cara seperti ini, enggak boleh dengan cara yang lain. Karena dikatakan sebagian ulama, cara pembunuhan yang paling cepat itu dengan dipenggal kepalanya. Langsung tidak merasakan kesakitan yang sangat. Kalau di, dengan cara lain digantung mungkin masih dia... Merasakan kesakitan yang lebih Kalau dipenggal kepalanya langsung Lalu kejit-kejit itu Itu cuman karena darahnya nah, Karena itu Harus dipenggal kepalanya Kapan dia dipenggal kepalanya in jaha, Jika mengeluarkannya Salat ail maktubah Daripada salat lima waktu amidan, Dengan sengaja Sengaja dia meninggalkan salat Bukan karena lupa Kalau karena lupa berarti dia dikatakan uldur. Tidak dipenggal kepalanya Karena dia ketiduran Tidur yang udur Atau dia karena lupa Berarti dia makdur Apa di apa dipenggal kepalanya? Tidak, amidan Kalau dia meninggalkannya dengan sengaja An, -an wakti jam'in laha Dibunuh dia In akhroja jika mengeluarkan An wakti jam'in Dari waktu jama. maksudnya apa? Kalau seandainya dia meninggalkan sholat duhur Kapan dikatakan dia mengeluarkan Sholat duhur ini dan akhirnya di kepalanya, ketika keluar dari pada waktu jamak duhur bisa dijamak dengan asar. Berarti setelah keluar waktu asar, maghrib, dinteni, mulai sebelum maghrib ada al goju sudah yang menjaga. Tanya, eh cepet sholat kon, dak maringin tak penggal kepalamu? Ah ini gimana ini? Ketika keluar waktu asar, masuk maghrib, dak sholat langsung dal. Edo. Berarti kalau memang ada waktu jamaknya Kalau tidak ada waktu jamaknya Tidak bisa dikumpulkan dua sholat Seperti sholat subuh Berarti setelah terbitnya matahari Terbit matahari mengeluarkan waktu subuh Sampai terbit matahari Terbit matahari tidak sholat Penggal kepalanya Ini kalau memang Inka kasalan jika dia meninggalkannya Karena malas-malasan Maatika diwujubya bersama dia Meyakini daripada kewajiban sholat Inlamyatub syaratnya jika dia tidak tobat kan di situ kan dia siap orang hakim ya yang menjaga di situ dan algujunya dijaga eh tobat ini apa apa ini wajib untuk mengatakan kepada dia eh tobat tidak wajib nanti ada dua pendapat yang muktamad di situ sunnah mengatakan tobat ente tobat tidak tak penggal kepalanya ente ni sampai kalau dia tobat setelah masih keluar waktu dia langsung solat tidak usah benggal loh Padahal itu had Kan dikatakan hat itu tidak bisa gugur kan Kenapa kok sholat bisa gugur Karena sebetulnya had untuk sholat ini Cuman untuk Supaya dia mengerjakan sholat Kalau sudah mengerjakan sholat Berarti jatuh hadnya Lain dengan orang berzina Atau orang mencuri Walaupun dia tobat tetap dipotong tangannya orang mencuri Walaupun orang berzina tobat Tetap dia dirojem atau dicambuk untuk yang sholat ini ketika dia mengerjakan sholat, gugur. Yang dikatakan ilam yatub jika dia tidak tobat. Bagdal istitabah setelah dimintai bertobat. Luhukumnya apa istitabah? Sunnah alal mutamad Ada pendapat yang mengatakan wajib istitabah. Wajib bagi hakim untuk meminta orang yang meninggalkan sholat tadi itu apa? Untuk tobat. Wa'ala nadbil istitabah. Berarti ini mengikuti pendapat yang mu'tamad yaitu sunnah. Wa'ala nadbil istitabah. Dan dari sunnahnya untuk meminta tobat, layat manumankotalahu tidak menanggung man mankotalahu orang yang membunuh orang yang meninggalkan sholat, kau belat taubati sebelum taubat. lakin nahu yakam akan tetapi dia berdosa. Kalau seandainya ada orang dilihat ini malas-malasan sholat, sebelum ada perintah dari hakim untuk tobat, kiswah ini tidak iso, jadi omong dipenggal sama orang, orang lain bukan. Urusan dia bukan kewajiban dia untuk menggal kepala atau meminta tobat. Moro-moro dipenggal kepalanya. Ya apa orang yang menggal kepalanya? Layat man. Hadar. Dia itu tidak menanggung. Tidak nanti ketika karena dia membunuh orang yang meninggalkan sholat tadi dia dibunuh. Tidak. Layat man dia tidak menanggung. Cuman dia Berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia mendahului daripada hakim, yaitu sebagai yang yang wajib bagi dia untuk memerintahkannya, untuk merintahkan untuk menggalnya. Dia mendahului daripada bukan kewajibannya dia. Nah, karena itu, ya, dia mendahului daripada orang yang berwenang. Karena itu dia berdosa. Nah, cuman tidak wajib menanggungnya. Kalau pendapat yang mengatakan wajib istitabah. Dibunuh sebelum ada istitaba Sebelum sebelum ada orang yang berwenang Mengatakan tobat Nah ini berarti ketika orang Terburu-buru membunuh ini orang yang meninggalkan sholat Berarti dia menanggung Di nantinya dia intara Dan dibunuh secara kafir Kan tadi dibagi dua Kalau meninggalkan karena kasalan Dia dibunuh cuma secara hat Kalau ini yukta lukufran Dibunuh secara kafir sebagai orang yang kafir Intarakah jahidan jika dia meninggalkan solat dengan sengaja, jahidan dengan mengingkari daripada kewajibannya. Solat itu tak wajib penggal kepalanya ketika mengeluarkan waktunya. Wujubah angkoroh intarakah jahidan wujubah. Wa fa layyukasalu wa layyusallallah aleh. Ketika dia dibunuh karena meninggalkannya karena jahidan mengingkari kewajibannya berarti dia tidak dimandikan, tidak wajib untuk dimandikan, dan dia tidak diwajibkan untuk disolati. berarti seperti orang kafir, dan hukumnya haram disolati, hukumnya seperti orang kafir. orang kafir tidak boleh disolati, karena sholat itu apa? mendoakan dia, kan mendoakan orang kafir tidak boleh. itu adalah kesimpulan yang ada bahwa jadi bisa disimpulkan orang di sini yang dibahas makna dari barat sholat. Kemudian yang kedua suruh telujub siapa yang wajib bagi dia untuk sholat. Kemudian yang kedua, ketika dia meninggalkan sholat apa yang dia hadapi nantinya? Kalau dia dibagi dua, kalau dia meninggalkan sholat karena malas-malasan, berarti dia dibunuh cuman secara hukuman. Tetap dia dikubur di tempat orang Islam, seperti mandikan, tetap dia dikafani seperti orang Islam. Cuman dia dihukum dengan cara dibunuh. Yang kedua dia meninggalkan sholat. Dengan jahidan, dengan sengaja Hukumannya apa? Di penggal kepalanya dia dihukumi seperti orang kafir Tidak wajib disolati Tidak wajib dimandikan Bahkan haram untuk disolati Itu daripada eh, Apa ini Daripada pembahasan hari ini Kalau mau ada pertanyaan silakan. berlaku di Indonesia. Semuanya apakah semuanya itu berlaku di Indonesia? Kalau memang ini hukum syariat ya, hukum syariat, hukum Islam seperti ini. Kalau memang di satu daerah, misalnya di negara Arab di sana melaksanakan hukuman uh, apa? Uh, hukum syariat seperti ini. Kewajibannya ketika dia menjalankan hukum syariat seperti ini. Kalau saya ini seperti di Indonesia, Allah alam gimana? Ini? Wajibnya kalau memang mau dilaksanakan hukum begitu. Kalau memang tidak melaksanakan itu ya bertanggung jawab di hadapan Allah. Cuma yang wajibnya itu adalah pemerintahan, bukan semua orang yang membunuh. Kan. Yang wajib untuk membunuh orang yang nggak sholat itu adalah pemerintah, bukan setiap orang wajib membunuh orang nggak sholat. Yang berwenang siapa? Jika pemerintah tidak melaksanakan hukum itu, ya yang jadi pem, yang ada di pemerintahan itu berdosa. Nah, ada tambahan sedikit. Tadi dikatakan mengingkari kewajiban sholat ya. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat, dia dibunuh sebagai orang kafir. Dan juga sama, mengingkari kewajiban sholat atau mengingkari daripada kewajiban yang lainnya, seperti wudu, misalnya. Wudhu itu tidak apa-apa, kita sholat tanpa wudu Tidak apa-apa Dia mengingkari kewajiban wudu sama hukumnya Jadi bukan hanya mengingkari sholat saja Itu dikatakan Sebagaimana juga mengingkari daripada perkara yang mujma'aleh Seperti kewajiban wudu Atau yang lainnya, syarat-syarat daripada Sholat Ada yang lain? Ya ada pertanyaan Anaknya orang kafir Eh anaknya orang murtad Yang Sampai balen dia eh, belum Islam, terus setelah balen dia masuk Islam. Bagaimana ini apa termasuk kafir asli dan bagaimana sholat yang dia tinggalkan selama dia tidak mengerjakan sholat. Terima kasih. Kalau anaknya orang kafir itu kan kalau anak itu mengikuti daripada agama orang tuanya. Ketika dia eh, apa ini? Ketika dia masih kecil berarti mengikuti agama orang tuanya dan sedangkan orang tuanya sekarang dalam keadaan kafir, berarti dia dihukumi kafir. Lha kafir kan disebut kafir kan? Bukan kafir asli gitu saja. Dia kan tetap dihukumi kafir. Sedangkan sebetulnya anak itu kalau misalnya ada anak kafir orang kafir masuk Islam, itu masih tidak diibrah, tidak dianggap anak orang kafir masuk Islam masih kecil. Saya masuk Islam Itu Masuk Islamnya dia itu tidak dianggap Dia tidak dianggap Dikatakan dia Islam, belum Ketika dia balik Dia mengucapkan kalimat syahadat Baru dihukumi Islam nah, Kalau anak kecil Seandainya mengikuti agama orang tuanya Sedangkan orang tuanya sekarang kafir Ya dihukum tetap kafir Berarti orang tua anaknya Ketika balik Allah alam. Kalau ketika dia murtad ini Hah? ya Anaknya orang murtad soalnya Murtad itu kan dihukumi Islam Imam kan tadi ya Apakah uh, anaknya nanti Ketika balik itu dia tetap dihukumi Islam Atau anaknya itu mengikuti Sebelum dia kafir Ke Islam ya Allah Ada sedikit tambahan mungkin ya Solah itu onfatahah bitakbir mukhtatamah bitaslim kok balik kebalik ya kita kalau mulai sesuatu kita mulai dengan salam ya tapi kalau salat kok diakhiri dengan salam dibuka dengan takbir padahal kalau kita dalam segala sesuatu kita mulai dengan salam karena sebetulnya Ketika kita sholat itu kita ini keluar dari dari kehidupan kehidupan kita muamalah kita kita yang biasanya berhubungan dengan manusia kita keluar kita ngomong sama orang tua ngomong sama apa namanya teman kita haram saat, saat itu ketika kita sholat kita langsung bersama Tuhan dialok bersama Tuhan. Kita masuk hadrah Kita masuk keadaan yang langsung antara hamba dengan Tuhan Karena itu katakan me'raj Sebagaimana Rasulullah Keluar daripada alam Al-mulki wal-malakut Masuk ke alam yang khusus dengan Tuhannya sudah Nah ketika sudah bersama dengan Tuhannya Berarti kita sudah Keluar daripada keadaan kita Seperti biasa Ibarat orang pergi yang jauh sudah Karena itu kita melihat satu hal yang lebih daripada alam semesta Kita menyaksikan kebesaran Tuhan Keagungan Tuhan dan tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan Maka kita ucapkan Allahu Akbar Kemudian kita langsung munajat dengan Tuhan gitu, Dan ini sampai selesai kita kembali ke alam kita semula kita kembali kepada alam kita semula, kita ma'amalah lagi dengan satu sama lain Kita baru datang gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru ketemu berarti Kita baru memulai lagi muamalah lagi Kerana itu eh, <tuh> Salamnya ditaruh terakhir karena memang kita baru memulai muamalah dengan manusia saat itu Nah, ketika kita bertakbir Allah akbar kita keluar karena kita langsung dengan berdiarah bermunajat dengan Allah Subhanahu Wataala. Nah fiqh <tuh> milmurtad itu pernah itu mengikuti orang tuanya itu yang mengikuti orang tuanya tidak tidak jadi harus masuk Islam lagi. Salatnya salatnya apa wajib dikotoi salat yang mana lo nggak itu belum balik belum setelah setelah balik dia masuk setelah balik setelah beberapa tahun satu tahun atau 15 tahun dia masuk masuk di kafir harbi atau tidak itu ya iya iya kalau, kalau kalau kalau fi hukmil ab itu ridah itu ya wajib untuk menggodoi itu ya. wajib untuk menggodoi itu bukan kafir asli itu kalau nggak salah begitu itu ada ada ndak di situ belum ketemu ya nanti akan kita bahas yang akan datang cuma yang jelas seingat saya uh, itu fi hukmil ab itu, itu wajib di itu kau, coba nanti tak akat lagi. Dicari lagi nanti di, ya. Ada yang lain? Yang dibahas. Kasih kasih me karena masuk radio itu. Untuk sholat jumat perempuan tidak wajib untuk melaksanakannya Tapi ini ada orang perempuan yang sudah terbiasa untuk sholat jumat Apakah dia itu jumatnya bisa dianggap pengganti dari sholat duhur Kemudian kalau kebiasaan itu apakah lebih baik dia sholat jumat atau sholat duhur untuk perempuan Ya, Untuk sholat jumat bagi perempuan Di situ nanti ketika bab jumat itu ada orang yang eh, terhitung Sebagai orang yang e, wajib Jumat Dan juga ada orang yang sah untuk mengerjakan sholat Jumat Adapun seperti musafir Seperti orang bepergian Tidak wajib bagi dia untuk sholat Jumat Cuman ketika dia sholat Jumat Apa gugur sholat tuhurnya? Gugur Dan perempuan juga sama Ketika perempuan itu kan wajib untuk sholat tuhur Apa sah bagi perempuan untuk mengikuti sholat Jumat? Juga sah Dan apa wajib lagi untuk sholat tuhur? Tidak wajib sudah terhitung daripada kewajiban dia hari itu untuk mengerjakan salat duhur. itu dengan salat Jumat. Cuman untuk perempuan, apa yang lebih afdal bagi dia? Apakah dia salat Jumat atau dia eh, apa ini salat zuhur? Di situ untuk perempuan yang syabah atau perempuan yang dhatu haiah, perempuan yang masih muda atau perempuan yang dhatu haiah mempunyai body Walaupun dia enggak muda, ya, itu kalau perempuan seperti itu lebih awtol bagi dia untuk sholat di rumahnya. Kalau memang keluarnya itu ya makruh bagi dia malahan. Cuman untuk yang perempuan ini diperbolehkan untuk sholat jumat itu bagi perempuan yang sudah tua. Kemudian dia pakai baju biasa. Perempuan tua tidak berbodi pertama ya. Kemudian dia pakai baju biasa. Bukan baju yang bagus, tidak boleh pakai wangi-wangian. Dan juga dia dengan izin suaminya dan harus aman daripada fitnah. Baru disunahkan bagi dia untuk mengikuti sholat jumat atau sholat id. Sama hukumnya, seperti sholat id juga sama. Kalau selain ini, masih dia walaupun tua cuma berbodi atau dia masih muda. Berarti tidak disunahkan bagi dia untuk menghadiri sholat jumat. Karena biasanya ini terjadi fitnah Cuman kalau dia sholat jumat walaupun dia masalah tidak disunahkan dia untuk menghadiri jumat Hadir si mokong berangkat ke jumatan ikut sholat jumat Sah sholat jumatnya tidak wajib tuhur Ada syarat sah ada syarat wajib kan Kalau sudah dikatakan sah ya berarti sudah gugur kewajiban itu kan Yang wajib ya emang harus melaksanakan itu meninggalkan haram tapi yang tak wajib jika melakukan eh, seperti tidak wajib bagi orang yang sakit untuk puasa kok dia maksa puasa ya tetap dulu kemesa jadi tidak ada masalah ah bukan ini dalam safa tidak ada apa bukan dalam atau... nah, ini tidak ada masalah kan sekarang sama aja sekarang ini tidak wajib puasa kok maksa puasa ini tidak wajib sholat Kok waksa sholat Tapi dinyatakan sah apa enggak sholatnya Aku sudah dinyatakan sah berarti enggak ada masalah Jadi bukan segala sesuatu Yang tidak wajib itu berarti enggak sah Enggak ada Iya enggak ada masalah Artinya enggak ada masalah kan Jadi ada surutul siha Ada surutul wujub. Sekarang anak kecil misalnya Enggak wajib sholat tapi dia sholat Boleh apa enggak Ya boleh kalau masih muskilah, kenapa sah tetap kan gitu Kemudian perempuan tidak wajib Jumat tapi dia selat Jumat, ya boleh Tapi apakah dia wajib melaksanakan solat Jumat lagi, ya enggak Karena kalau sudah Jumat ya berarti tidak tidak wajib duhur gitu Karena apa? tidak ada hurud, tidak ada hadith yang menyatakan Nabi solat duhur setelah solat Jumat Begitu juga sahabat Rasulullah harus harus harus apa harus terbukti kalau dia meninggalkan sholat gitu ya harus terbukti kalau dia meninggalkan sholat kemudian e, dibunuhnya tadi itu harus harus terbukti kalau memang tidak terbukti ya dilarang dan dilarang juga untuk tajasus sebenarnya jadi yang benar-benar e, terang-terangan nyata-nyata meninggalkan sholat gitu. kemudian menurut madhab imam Ahmad bin Hanbal dan Hasan al Basri dan juga beberapa ulama malah dihukumi kafir walaupun meninggalkan sholat tadi itu secara malas. Hukumnya kafir, haram disolati, gak usah dikafani, gak usah digubur di pagbaratul muslimin. Kotor ya, bahaya sekali itu.